Adik-adik, kali ini Kak Ria dan Susan akan menemani Sintia bernyanyi bersama-sama Oke Ria, Susan tuh boneka tapi kok pintar Sebab Susan sudah sekolah